Di musim Jogjakarta, umur nikah akidah Assalamualaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, nampuhu, dan astainuh, dan astafiru, dan amudu bilaah min syurur anfusina, dan min syi'at amalina.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 Hamba Baad, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahimani wa rahimah, Dan juga para pendengar setia Radio Muslim 14:67 AM, rahimani wa rahimah, kumullah dimanapun anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan membaca bersama sebuah buku kecil yang ditulis oleh Fadilatu al-Ustadz ad-Dukhtur Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafidzohum Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga keduanya. Yang beliau beri judul buku ini dengan judul sifatu azza wujati as-salihah. Sifat-sifat seorang istri yang sholiha. Terus saya ulang dan saya tekankan bahwa buku ini bukan hanya konsumsi ibu-ibu yang bersetatus masih yang masih berstatus istri Atau yang sudah Berstatus istri Tapi buku ini untuk semua Kalangan Entah itu Remaja Putri Ataupun e, Gadis yang Sudah dewasa Atau yang menjelang pernikahan Atau yang baru menikah Atau yang sudah Lama menjadi memiliki cucu atau sudah tidak lagi menjadi seorang istri karena satu dan lain hal. Termasuk juga bapak-bapaknya para asatidah, para duat, semuanya membutuhkan apa yang disampaikan oleh Syekh dalam buku ini. Ini yang sering saya tekankan. Jadi buku ini bukan sebuah buku yang sentimental. Sentimental itu apa? Bawahnya desimental. Ya, bawahnya meter. Meter sentil. apa? Dan seterusnya. Sentimental itu semacam mengarah kepada satu pihak dengan sinis. Bukan itu. Tapi buku ini... Untuk semua kalangan Kembali saya tekankan Nah, Alhamdulillah Dengan terus Berjalannya waktu Dimulai dari Bulan Sofar 1440 Atau 22 Oktober 2018 Sekarang kita pada bulan Muharram Berarti sudah berapa lama kita ngaji buku ini? Hampir Setahun ya. Atau bulan September 2019 Hampir setahun Buku kecil Karena pertemuannya seminggu Sekali ditambah Kadang apa? Libur Kadang cuma sedikit Karena persiapan ustadznya yang kurang Siap Alhamdulillah Kita sudah mengambil beberapa sifat Dari sifat istri-istri yang Salihah Di antara sifat-sifat yang telah kita pelajari Adalah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat berapa? 34 Salihah Qanitah Hafidat lil Raibiyi, tunduk pada Allah dan menjaga hak-hak suami. Kemudian di antaranya juga apa? Yang kedua, waspada dari gangguan syaitan. Nah, syaitan itu mengintai dan ingin merusak segala sesuatu yang di dalamnya ada apa? Kebaikannya, termasuk kebaikan yang ada pada diri seorang wanita. Termasuk kebaikan yang ada pada keluarga seorang wanita dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah di antara sifat wanita yang saleha berusaha memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami. Ketika menatapnya tersenyum. Ketika menjawab panggilan suami dengan panggilan dengan jawaban yang baik. Jadi senantiasa menyejukkan pandangan suami kemudian yang keempat itu cukup panjang hadis tentang kebaikan-kebaikan wanita yang wadud walud muatiyah membantu suami muasiyah lembut atau membantu suami muatiyah yang tunduk lembut kepada suaminya dan taqwa dan menghindari sifat-sifat mutabarrijat mutakhayilat, munafiqat itu diantara Sifat-sifat wanita yang Salihah Kemudian juga kita sudah pelajari Bahwa seorang wanita yang Salihah, istri yang Salihah adalah tidak kurang-kurangnya Dalam memenuhi hak Suami, nomor lima Ya kan? Dan terakhir, nomor enam kemarin Pekan yang lalu kita pelajari Tidak menyusahkan Suami dalam masalah apa? Nafkah <tuh> Minta mobil tingkat. Mobil tingkat. Rumah yang bisa digeledek pindah-pindah. Nah. Ini rumah terlalu mewah. Perkakas terlalu mewah. Mau ngado juga harus lebih baik dari temannya. Kalau kado bayi popoknya ukuran M, Pokoknya saya harus XXL madunya, Jadi harus lebih dari temannya Tidak perlu seperti itu Sadarilah kemampuan Sang suami Kemarin dikisahkan tentang apa ya Seorang wanita yang membuat Kaki Palsu Dan membuat perhiasan Yang Sesungguhnya memberatkan Sang San suami Ini tidak tidak baik seperti itu Jadi memaksa suami Untuk mengeluarkan nafkah Yang membuat dia susah ya. Nah sekarang nomor tujuh Kata Syekh Halaman berapa berarti? Yang pegang buku 38 Kata Syekh Hafizullah Ta'ala Wa min sifati zawjati salihah dan diantara sifat istri-istri yang salihah adalah Adamu kufranil mun'imin Adamu kufrani al-mun'imin Adam itu tidak artinya Tidak mengkufuri orang-orang yang pernah berbuat baik padanya tidak mengkufuri mengingkari orang-orang yang pernah memberikan nikmat kepadanya berbuat baik kepadanya almunimin di sini artinya apa orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya siapa mereka suami para siapa para suami tidak mengkufuri kebaikan-kebaikan suami ini adalah apa? salah satu sifat Dan ini sifat yang menonjol Bagi seorang wanita yang salihah Tidak mengkufuri, tidak mengingkari Kebaikan-kebaikan sang suami Orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya Jadi yani kebaikan suami Ay, Artinya La takfuru Hendaklah seorang wanita soleha itu La takfuru Jangan mengingkari Jangan kufur Kufur itu artinya tertutup Kufur artinya apa? Tertutup Jadi ngebleng Ngebleng Jadi lupa Tidak terbayang lagi kebaikan suami La takfuru Janganlah seorang wanita itu kufur Ma yassarallah Terhadap apa? Terhadap segala kemudahan yang diberikan oleh Allah. Laha kepadanya. Dan seorang wanita mengkufuri segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Min ni'matin. Dari segala macam bentuk nikmat Antariqi zaujiha yang disalurkan oleh Allah melalui siapa? Suaminya. Antariqi zaujiha yang disalurkan oleh Allah melalui jalan jalan suaminya, insyaallah. Banyak ndak ibu-ibu kebaikan suami. Banyak pencuri itu lari meskipun hanya mendengar apa? ngoroknya suami. Enggak berani masuk. Wih, ana sing ngorok. Hmm, ya Nggih. Kan? Makanya ibu-ibu itu jangan, eh uh, su bocoku ngorok, ya kan? Suamiku ngorok. Loh, ngorok yang berharga itu ngoroknya suami. Ibu-ibu akan kangen kepada ngoroknya suami ya, kalau sudah tidak terdengar lagi. Akan terbayang dulu di kamar ini suamiku ngorok. Di pojok sana sambil duduk ngorok. Reban di sana ngorok. Suamiku memang pengo <laughs> Tapi ibu akan merasa nyaman dengan suara-suara itu. Nantinya. Jadi kenikmatan itu akan terasa ketika apa? Hilang ibu-ibu. Ya makanya. Jangan kok karena kekurangan suami sedikit kemudian sekian banyak kebaikan suami lupa, ya artinya apa? Suami itu menjaga bu, menjaga dengan adanya suami dari beraninya orang-orang terhadap ibu. Oh, si onoseng bonceng, orang macam-macam. Oh, masih ada yang memboncengkan dia, nggak berani macam-macam bu. Saya dengar apa namanya sebagian kisah ibu-ibu yang ditinggal mati oleh suaminya. Begitu suaminya meninggal itu langsung, terkadang ibu-ibu itu menerima gambar-gambar yang tidak selayaknya dikirimkan kepada dia. Ya. Tadinya tidak ada sama sekali. Kiriman gambar-gambar itu Begitu suaminya meninggal Gambar-gambar itu bermunculan Di HP dia Nah min, Jadi sampai seperti itu Makanya Kalau terkadang Saya dikeluhi Atau istri saya dikeluhi Tentang seorang wanita Atau mungkin teman-teman Sebagian dikeluhi Tentang seorang wanita yang ingin cerai dari suaminya karena ada kekurangan-kekurangan yang masih bisa ditoleransi pada suaminya. Saya tekankan kepada mereka untuk memberikan jawaban dipikir lagi. Karena kedudukan seorang wanita di samping suami itu jauh lebih berharga daripada tidak memiliki suami. Terus caranya gimana, Ustadz? Ya, usahakan ada perbaikan ke arah suami Kalau memang kekurangan pada apa? Suami Sebagaimana Telah kita pelajari bahwasanya Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami Itu erat kaitannya dengan apa? Dengan nomor dua Apa bu nomor dua? Apa bu nomor dua? kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami di dalam rumah tangganya itu erat kaitannya dengan nomor dua apa bu? kodaan setan alhadar minasyaitan jadi salah, salah satu cara untuk solusinya ta'awud Berlindung dari syaiton. Dua-duanya. Sering rumah dibacakan ayat kursi. ya Membaca dikir pagi dan petang. Itu jalan keluar. Di antara jalan-jalan keluar yang mungkin bisa diusahakan. Ya, maka jangan sekali-kali kita ini kufur. Kepada suami. Jangan sampai kita ini melupakan. Melalaikan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang wanita melalui jalan siapa? suami. Ingat-ingat aja kebaikannya. Dulu ketika belum ada pompa listrik yang nangsu siapa? suami. Kalau galon habis, sing ngangkat galon sapa? Nggih bojone. Kalau ada Kicot masuk rumah Siput masuk rumah Ada lalat ya, Mencelok di depan istri Siapa yang nangkap? Ya, suami Ada kecoak lari-lari sedang jogging Di dalam rumah Siapa yang suruh Mengusir? Ya, suami terkadang Kecoak jogging saja kok ribut Kecoak lagi olahraga Di dalam rumah ya, istri. Mas, mas, mas, mas. Gitu Itu kebaikan meskipun sedikit harus disyukuri. Loh, Ustaz, suami ya Iya, suami juga gitu, cuma yang di hadapan saya kan para para istri. Jadi kita bicaranya adalah tentang kebaikan suami. Nah. Dan enggak salah, suami harus bersyukur tentang adanya istri pernah juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dan senantiasa insya Allah akan saya sampaikan wafil hadithi dan di dalam hadis disebutkan layas kurulohha tidaklah seorang itu bisa bersyukur kepada Allah layas kurulohha tidaklah seorang itu bisa bersyukur kepada Allah man la layas kurunasa Tidaklah orang itu bisa bersyukur kepada Allah Seandainya dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia ya. Tidaklah bisa bersyukur kepada Allah Man orang yang layaskurun nasa Yang tidak berterima kasih kepada manusia Jadi ibu-ibu Bukti kita syukur kepada Allah adalah apa? Berterima kasih kepada suami Namanya syukur itu harus dilatih Dari mulai yang paling apa? Kecil Kayak pernah saya sampaikan Belum lama di Al-Hasarah juga demikian Namanya sedekah Itu ya dimulai dari yang paling apa? Kecil Sedikit Sedikit Enggak langsung sedekah 10 juta Mak keruntel Kruel nah. Mulai dari sedikit, sedikit, sedikit Lama-lama bertambah, bertambah Sedekahnya banyak Syukur pun demikian Mulai dari yang sedikit, sedikit, sedikit Lama-lama menjadi apa? Banyak Anda punya anak kecil Suaminya enggak pernah nyuapin Suatu saat nyuapin Anaknya Oh, masyaallah. Nah, tadi bocongi mana kuwi Datipun lanang ora tau ndulang. Jadi suami itu kayak gitu, jadi laki-laki itu -laki ya jangan enggak pernah nyuapin anaknya. Kamu itu mang dari nikah dulu ya kayak gitu. Nah. Sekali itu disyukuri. Alhamdulillah. Matur Mas. Dibantu ndulang. Jazakallah khairan Mas. Dibantu nyuapin anak. Terima kasih. Orang itu akan lebih senang diterima kasihi daripada diungkit-ungkit apanya? Keburukannya. ya Makanya hati-hati dalam berucap dengan suami. Nah untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah itu prosesnya mulailah dari berterima kasih kepada siapa? Suami jangan kita itu gampang berterima kasih kepada ikhwan ikhwan abu fulan tolong ya betulin genteng saya oh iya abinya kemana abinya lagi ke kantor begitu abu fulan betulin genteng masya Allah Jazakallah ini makanannya di bawah rice cookernya sekali ya masya Allah Terima kasihnya kata dalam banget. bikin cemburu. Bikin cemburu bareng suami. Eh giliran suaminya di genteng yang kemarin dibenarkan nabi fulan bocor lagi. Bi. Yo aku wae menek. Biar aku saja yang manjat. Begitu manjat, prang satu genteng apa? Becok, ya Allah bi, kamu tuh emang gak bisa betulin genteng dari dulu adanya ngerusak bukan? Ya Allah, beco seng tiba-tiba Bojomu hmm. sudah harusnya bersyukur yang jatuh bukan? Suaminya, Alhamdulillah bi, situ silahkan jatuhkan genteng sebanyak banyaknya bi, asalkan dirimu jangan jatuh. Tenang Tommy, Alhamdulillah. Bila jadi gitu ibu-ibu. Kalau saya orang awam sering contohkan. Orang awam saya sering contohkan. Orang awam itu yang belum tahu hukumnya. Kalau naik ojek, ya. uh baru setelah itu lematurnun, maturnun, ge mas, maturnun, ge pak, Niki Artoni pun. Terima kasih, terima kasih. Ini uangnya sudah terima kasih. Dapat tak suaminya nanti ke pengajian bi jangan telat nanti jemputnya ya bi ya allah begitu datang abinya nggak belanjaan aneh banget membawa apa belanjaan banyak telat lagi telat lagi masya allah mana terima kasih kita kepada suami walaupun telat dia bawa belanjaan banyak mungkin telatnya karena belanja tadi mungkin juga ngorok nggak tahu di mana kan gitu tidur di mana ketiduran ya akhirnya telat ya. gitu itu masya tapi ojek telat semenit dua menit nggak pernah dimarahi kasih uang terima kasih jadi tolonglah ibu ibu ini coba banyak banyaklah berterima kasih kepada sang sang suami mentasi jemuran sering saya contohnya jatuh satu saja sudah MasyaAllah, Allah Bibi Pengulangan gak bisa ngurusi ngurusin Orang laki-laki gak bisa ngurusin Dan yang lain-lain Kata-kata seperti itu jangan sampai keluar Alhamdulillah ya Bibi Alhamdulillah yang jatuh cuma Satu Bersyukur ya. ya, bersyukurlah. Maka Untuk bersyukur kepada Allah Prosesnya apa tadi? Bersyukur kepada sang, sang suami Ya dan para suami tentu tidak akan mau mengungkit-ungkit apa kebaikannya, apalagi suami yang beri beriman. Kita sendiri yang sadar harusnya, karena suami yang beriman kalau ingin mengungkit kebaikannya takut kebaikannya apa? Kebaikannya apa? Hilang, ya? Yeah. Kalau seorang yang mengungkit-ngungkit pemberian kebaikan Takut kebaikannya, do pahalanya itu hilang Nah, yang harusnya mengingat-ingat adalah anda Wahai ibu-ibu Dan di antara hadis atau riwayat yang disebutkan dalam masalah ini Dan di antara yang disebutkan dalam masalah ini Marawahul Bukhariyu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Adabil Mufrad fil Adabi al Mufrad min hadithi Asma dari hadisnya Asma ibnat Yazid putra Yazid Asma bintu Yazid Al-Ansariyati Yang berasal dari kabilah Mana? Ansari Qalats berkata Asma' bintu Yazid Marrabi An-Nabiyyuh Salallahu Alaihi Wasallam Suatu saat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Marra, apa ratanya Marra? Lewat Di dekatku Suatu saat Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Lewat di dekatku Wa ana sedangkan aku saat itu Fijiwari atro bin li Fijiwari atro bin li Di samping wanita-wanita yang sebaya denganku Jiwar di samping sedang kumpul Ya, di samping atsro binli wanita-wanita yang sebaya denganku seumuran. Fasal alaina maka Nabi saw pun mengucapkan apa salam kepada kami. Ini dalil menunjukkan boleh seorang laki-laki mengucapkan apa salam kepada para wanita, terutama kalau tidak dikhawatirkan timbulnya apa godaan. Ya. salam dan ini budaya bukan budaya ini kebaikan yang kadang hilang lewat hanya segedar apa lewat tidak mengucapkan apa salam sementara kalau yang berdiri ibu-ibu di kampung ngangguk kemudian salam monggo Bu assalamualaikum ya sementara yang kadang abra bapak bapak ini lewat di depan ibu-ibu yang udah pakai jilbab mau salam itu undredek ya. khawatir nanti dilaporkan pada suami-suami mereka itu lebih pak fulan tuh kemarin salam sama kita, nah, ya tidak apa-apa jadi bapak-bapak kalau lewat di kumpulan ibu-ibu salam, assalamualaikum, ya selama tidak dikhawatirkan timbulnya apa? godaan. وقال berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami Asma bintu Yazid dan yang sebayanya iyakun wa kufral munimin. Hati-hati kalian dari mengkufuri para suami. Al-munimin artinya apa? Para Suami, ini orang yang pernah berbuat baik kepada dia Fakultu, maka asma' pun berkata Aku pun berkata Ini bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, duhai utusan Allah Wama kufrul mun'imin Apa itu yang dimaksud dengan mengkufuri para suami? Qal bersabda Rasulullah La La'alla ihdakunna Barangkali seorang dari kalian la'ala ihda kunna barangkali seorang dari kalian ta'kulu panjang aima tuha masa lajangnya min abawaiha ya, dari bapaknya ini yani tinggal bersama bapak kedua orang tuanya melajang Barangkali salah seorang dari kalian Panjang masa lajangnya Di samping kedua orang tuanya yani Yang menyertai dia selama ini hanya orang orang tua Kayak yang sampai 30 tahun Sampai 20 tahun belum nikah 25 tahun belum nikah ya, Tinggalnya masih sama orang Orang tua sampai 30 tahun Belum menikah Kemudian zaujan. Kemudian Allah memberi Seorang dari kalian tadi Ini dia wanita Seorang suami Berarti suami rezeki atau bukan bu? Rezeki nomplok mak gedebuk langsung bisa mesem. Ya kan? Luar biasa itu. Jadi suami itu adalah sebuah rezeki. Masyaallah. Sadari dan syukuri. Wa yarzuquha minhu. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada wanita tersebut, yarzuquha minhu dari suaminya waladan. Waladan artinya apa? Anak. Bisa wanita punya anak tanpa suami? <tuh> Tidak bisa. Makanya ketika dia memandang anaknya bersyukur punya anak. Harusnya dia juga berterima kasih kepada siapa? Suami. Dengan berbagai kaku? kekurangannya. al <tuh> Kemudian suatu saat wanita tersebut pun takdob. Apa artinya takdob? Marah. Dengan sebuah kemarahan Ya sudah Membujang lama Tiba-tiba dapat apa? Suami Kemudian dari suami tadi dapat apa? Anak Suatu saat karena satu dan lain hal Ada masalah tiba-tiba wanita itu marah Kata Rasul SAW Kemudian ketika marah Dia mulai Mengkufuri nikmat suami Hati-hati ibu-ibu. Marah, ya marah. Neng ojo. Koyo. Nguno. Marah, marah. Tapi jangan sampai. Lupa kebaikan apa? Suami. Fatakul. Sembari mengatakan. Marah itu mingka khairan kot. Marah itu mingka khairan kot. Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, masyaAllah lupa dulu ketika melihat senyum suaminya pertama maknyas, Alhamdulillah rezeki nomblok dapat seorang suami lupa ketika suaminya sambil berat membawa motor hampir ambruk masih senyum. Sembari mengatakan berat badanmu naik Yami, tapi tetap sabar membawa motornya. Lupa dulu suaminya mengangkatkan cucian istrinya dari belakang rumah menuju ke depan rumah, atau lupa dulu suaminya ketika istrinya sakit diantar menuju apa tukang pijet <laughs> ya untuk dipijatkan atau lupa mungkin ketika istrinya sandalnya mulai apa? awak, oh, roak, aus dibelikan sandalnya atau ditembelkan sandalnya dia katakan marai tu mink khairan qat saya enggak pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. Atau mungkin, dengan bahasa lain, bu, saya sebetulnya ingin me mengumpulkan bagaimana kekufuran-kekufuran perkataan dari wanita kepada suaminya. Kalau seperti ini mungkin jarang ya orang mengatakan. Tapi ada yang mirip Misal Suaminya Melakukan sebuah kesalahan Enggak sengaja Apa kata sang suami Kamu itu memang kayak gitu Kamu itu memang kayak Gitu Jadi seakan suaminya itu kayak gitu Terus Itu perih bu Dada suami ibu Kalau enggak percaya Belah dadanya Perih rasanya Karena dibelah ya kan? Itu Kamu itu memang kayak gitu Itu perih Padahal mungkin dia kesalahannya sekali Dua kali, lima kali Tidak sengaja Bawa piring Kodarullah ya apa? Pecah Apa kata istrinya? Kamu itu memang kayak gitu kamu itu memang kayak gitu. Ya Allah selama ini kok perasaan mecahkan piring? Enggak kok. Kalau menghabiskan apa yang ada di dalam piring, ya. Jadi kata-kata takmim. Takmim itu mengumumkan satu kejadian menjadi seakan-akan hukum secara menyeluruh. Itu jangan ibu-ibu. Orang tahunya triko ini suaminya. Gak pernah nyetrika Sekali nyetrika Allah. Masya Allah Jubah kesayangan istri Subhanallah Rapi banget Sampai gak bisa dibuka Dibuka Alias apa lengket Lengkep Kamu itu memang kayak gitu Padahal baru sekalinya terikat Jadi tolong Kalau ibu-ibu punya suami Kadang melakukan kesalahan Mereka manusia Tapi tolong jangan dihukumi secara apa? Menyeluruh Sekali salah Langsung Sejak nikah sama kamu Aku adanya susah Terus Ya Allah Dia lupa Ketika melahirkan anaknya merebes apa? mili gembi Gembira Itu kan berarti bukan susah Jadi tolonglah aku Saya ini mewakili para bapak Wah wow. <tuh> Saya mewakili para abak Wa ana wahidun min dalikal abak dan saya salah satu dari para Para bapak Saya mewakili mereka Dengan bahasa sari saya ya. Berterima kasihlah kepada mereka Jangan kesalahan mereka itu Kemudian digeneralisir Apa kita generalisir. Ditakmim. Dipukul lagi sampai mengatakan Sejak nikah dengan kamu Kamu rasanya sedih Terus saya itu Gak pernah kamu itu membahagiakan dirimu Apa sih mau mau Masya Allah Allahu Akbar Ya suaranya gak gantem kayak gitu ya bu ya. Ya, Saya gak mungkin menirukan suara ibu-ibu Ya tolonglah bu Saya mewakili sekali lagi para bu. Bapak Hormati suami anda Jangan sampai apa Mengkufuri nikmat Kebaikan yang telah diberikan oleh siapa? Suami Meskipun cuma sedikit Karena kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Dalam segala bentuk kenikmatan Termasuk yang sedikit Dan jalan untuk menuju syukur kepada Allah Tidak mungkin kecuali melewati Syukur kepada orang yang telah Memberikan kebaikan kepada kita La yaskurullah man la Ya syukurna, tidak mungkin seorang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia pandai untuk bersyukur kepada Allah. Qawluhu, Sadda Rasulullah wasallam, tatulu aimatuhamin abawaiha, panjang masa lajangnya bersama orang tuanya, artinya, yakni, yata akharu zawajuhah, pernikahannya agak mundur. ya, Waja fi Sunanil kubro disebutkan juga dalam Sunan kubro An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr Dari sahabat Abdullah bin Amr qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yandurullahu Allah tidak akan melihat ilamraatin kepada seorang wanita la tashkuru li zawjiha yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai berterima kasih kepada siapa? Suaminya. Wahia padahal wanita tersebut. La anhu. Tidak mungkin. Tidak membutuhkan suaminya. Padahal wanita tersebut masih membutuhkan. Suaminya. Di Allah tidak akan melihat wanita. Yang tidak bersyukur kepada apa? suaminya Padahal dia masih membutuhkan suaminya Gampangnya begini Masih butuh kepada suami Tapi sukanya jelek-jelekan suami Hati-hati Hati-hati Sesungguhnya suami ibu Adalah orang yang singgah di sisi ibu Tidak lama Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Maka bersyukurlah kepada Allah Selama mereka masih di sisi ibu-ibu sekalian Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Untuk saya pribadi Keluarga saya Dan juga kaum muslimin dan muslimat Semuanya dimanapun anda berada Allahumma Amin InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan umur panjang demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu allah illaha illa anta astagfiruka wa taufiq. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.